アシャドライコモアラハマトラウォーバロカトウィナルハンデリラ、ナハマドウワナスタイウナスフィウ、ナドビラミンンフシナ、ミイアティアマリナ、マイヤディヒラファラディララ、マユディファラハディラ、アシドララヒラ、ワシャリカラ、シドラハマダンアブドウワラロラナビバダ。ハムリラ Kita bersyukur pada Allah SWT Dengan nikmat Allah Kita berkumpul kembali Di rumah Allah Masjid yang kita cintai ini Bersama Ustadz kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizullah SWT、e, Dalam rangka juga、e, RJHC Muamalah Festival Dan hari ini insya Allah、e, Agenda utama kita adalah、e, Dengan Takbili akbar Dengan Mengambil sebuah tema yang sangat-sangat penting bagi kita semua y a n ini mengenai Polemik transaksi online Pembahasan dan Solusinya Dan selawat tersalam pada nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita senantiasa bisa mengikuti apa yang Sudah diajarkan oleh nabi kita Nabi Muhammad saw Baik、uh, Bapak dan ibu sekalian Pembahasan mengenai Polemik transaksi online, ini ada unik sedikit ya, ketika kita sempat diskusi dengan Ustadz Erwandi, kalau bagi Ustadz mungkin tidak ada polemiknya ya, polemiknya bagi kita, karena kita memang kurang ilmunya, betul n gak? g s y a Allah, <tuh> terutama bagi anak sendiri ya, jadi, banyak sekali transaksi-transaksi online atau transaksi-transaksi yang ini merupakan hal-hal baru, muncul ada terus, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi ya, mulai dari kemarin kita, mungkin yang paling, paling simple masalah jualan online dulu itu paling simple ya, seseorang menjadi reseller boleh n g gak dia jualan, bagaimana cara dia menjual, ini juga banyak-banyak、uh, permasalahan dan banyak pertanyaan bagi kita, kemudian juga belum sudah itu nanti, ada juga cara belanjanya ada yang menggunakan Uh, Pp ya kita nggak sebut mereknya ya ini p itu p a y lah segala macam itu bagaimana lagi belum selesai lagi muncul lagi imani、e、ya imani、e、kita belanja dengan imani、e、kantong apa dompet belanja wallet muncul lagi、uh, fintech betul ya fintech kemudian ada lagi crypto currency macam-macam masya Allah ini luar biasa perkembangannya jadi memang Kalau kita tidak mengupdate Tidak mengikuti juga Apa yang sudah diajarkan oleh guru kita ya, Karena usaha Erwandi aktif sekali Memberikan Jawaban-jawaban、e, ketika Beliau ditanya maka kita mencoba Di hari ini Di masjid o t u jana ini mencoba mengumpulkan ya Dan Tentu kita Butuh、e, Pembahasan jadi nanti mungkin kita akan Beri keserahkan kepada bapak ibu juga Untuk bertanya secara langsung Mungkin kita juga sebagai、uh, orang yang melaksanakan transaksi itu. Ada hal-hal yang -hal khusus mungkin yang perlu kita tanyakan secara detail s i l a k a n Nanti kita punya dua standing mic di Ikhwan dan Akhwat. Jadi nanti bisa kita tanyakan mengenai transaksi online ini dulu. Tapi nanti juga boleh insya Allah di sesi kedua nanti kita akan ada dua sesi. Sekitar jam sebelas、uh, nanti kita istirahat sebentar. Kemudian baru dilanjutkan lagi pertanyaan. Nanti sesi kedua mungkin kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang lainnya. Jadi mungkin itu sekadar pembuka. Dan kita sapa dulu Ustadz kita. Ustadz r w a n d i Tarmizi h a f i z o l l a h t a l a Apa kabar h Ustadz? u Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <riselles> Assalamualaikum Ustadz. <that> どうもありがとうございました。 Menyebabkan mereka tidak bisa menghadiri kajian secara langsung、Fadal. Ya baik, terima kasih Ustaz d untuk pembukaannya Baik, mungkin yang pertama yang kita ingin coba bahas itu mengenai Yang simple dulu, jualan online、sah. Nah ini kan、e, sesuatu yang ya bagi sebagian orang juga ini baru、sah. Pada prinsipnya, jualan online ini boleh gak s a z a k アラビーナ、ja ・モハマディ orang-orang m e n e m u k a n sistem t e ー、n o l o g IT、インフォーマティカン、テクノロジー、イト、スムワニャ、アダ、バラン、イドパンマタ、ヨンビシャディリハッ、ビシャディラバー、ビシャディタニャカン、モマ dan a s a l i ブ、 Itu bisa ditanyakan Tentang kelebihan Barang ini dengan barang yang lain Kekurangan Fungsi seluruhnya bisa Ditanyakan kepada Penjualnya Atau kepada produsennya Dan Bisa dibeli Langsung dengan cara lain Ditunjuk Jadi penting Uka, dalam aksi, itu ada ー a ィアンサンサクシーイトアダナマニア ain, ain jelas ada fisiknya yang sama dua kemudian dia katakan yang ini anggaplah ini Anggap ini sutera Boleh laki-laki beli sutera? Boleh? Boleh laki-laki beli sutera? Alhamdulillah Hah, Memakai? Kenapa beli boleh, makai tidak boleh? Karena Allah menghalalkan jual beli Dan Rasul mengharamkan memakai sutra Maka Dan dia dua hal yang berbeda Antara jual beli dengan pakai memakai dua hal yang berbeda Ini sutra dua-duanya sama Sutra bisa dibuat oleh pabrik Bisa Karena kalau buatan t tangan manusia Tingkat kesamaan n y a beda dengan tingkat kesamaan pabrik Anggaplah ini b u a t a n satu orang Dan sama persis dua-duanya、ah, Bahan baku sama Cara pengolahan sama Biasanya ada, ada corak Semuanya sama persis、ya. Saya ingin mencontohkan Apa itu bayu'ain Apa itu bayu'dain Karena ini k o n s e k u e n s i n y a Sangat berpengaruh pada saat transaksi online Kalau B.U.A.N Anda lihat Memang dia dua hal yang sama Tapi hati anda lebih tertarik ke salah satu Begitu kan ya? Atau k e tertarik dua-duanya? Ya boleh aja, tidak ada masalah Tapi biasanya kalau dia ingin satu Ada yang lebih tertarik walau dua-duanya sama Lebih tertarik dia ke ini Yang sebelah kanan saya Maka dia akan mengatakan Ustadz Saya beli yang ini Ini namanya b u a i n Apa namanya? b u a i n Konsekuensinya apa? Ya Ini barang Harus sudah saya miliki Faham? Harus sudah saya miliki カローボカミリキサイヤハローンセジュアルケラビムナタカンラタビアマレサインダーャングコジュアバランブロムコミリキサカランティーラワニャペウデインティダスティハルシュダデミリキサブリシニファムプランプランニャコモディアンカローベウアイン Walau dia, dia sudah beli Berarti status ini milik siapa? Pembeli Walau dia Masih Belum dibawanya Ustaz saya m u t a r m u t a r dulu ya Cari-cari ke tenan-tenan yang lain Ya Tapi ini u d a h beli ya Udah Uang nanti ya Ustaz Ya nanti kalau saya mau pulang Saya bayar tadi kesepakatan u m p a m a n y a satu juta umpama nanti saya bayar Ustaz ya baik yang uangnya dia sudah tertentu atau belum ah sudah pecahan berapa yang angguk sudah pecahan berapa Jawab aja lah pecahan 10 ribu, 20 ribu t e s e r a h anto. u Inganggu, k yang n g anggu k yang, yang saya tunjuk peci yang a n g g a h kan. Ah ya anto, nggak depan anto.、Ah, ya ya, aneh saya f a h a m sudah ah, makanya mohon maaf. Tapi kalau antum sungkan cari yang lebih, saya tanya yang lain lagi. Ah pecahan berapa? 100 ribu, d a h Di dompetnya pecahan 100 ribu ada 20 lembar. Berarti pecah a 100 ribu yang depan Yang 10 depan sepuluh belakang Atau 5 depan 5 tengah-tengah Atau 2 depan 3 tengah-tengah 5 belakang Mungkin kan atau tidak Berarti sudah tertentu atau belum、Hah? Sudah tertentu atau belum Belum 何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分から a い。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。 Jelas Ini jarang-jarang terjadi kan Orang beli dengan uang Dia bilang yang ini Iya atau tidak Ini berarti uangnya Uangnya tidak tertentu Atau bahasa fikirnya Dain Sedangkan barang sudah tertentu Berarti ini tukar menukar Dain a i i n b Tukar uangnya Dain Barangnya Ain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 Karena sudah anda beli Walau belum salah terima p a h a m Ya Kalau ada orang lihat dia mau pilih ini Oh n gak g bisa a k h i n i sudah dibeli orang Jelas? p a h a m Itu konsekuensinya Kalau yang barangnya Barangnya dain Barangnya ada Yang ini ada Di belakang ada sebanyak Seribu Pisces lagi Seribu helai lagi sutra Saya katakan Sama semuanya Saya katakan Untuk membeli Iya Ustaz Tapi itu cuma dua, saya mau beli sepuluh s t a z Sepuluh juta berarti Iya Ustaz Ya Yaudah Di belakang anda, tapi saya muter-muter dulu ya, Ustad. Silahkan muter-muter dulu. Berarti barangnya ain apa dain? Dain. Uangnya dain apa ain? Dain. Jual beli dain bidain itu terlarang dalam syariat. Naha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai ilgali, ilgali. Para ulama muhadisin sampai pun berkata Imam Ahmad hadis ini tidak sahih dari Nabi, tetapi maknanya sahih. Karena jual den bidain itu dia mengikat tetapi tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Apa tiada konsekuensi? kalau ada orang beli ke saya, tadi stok di belakang ada seribu, ini dua dia beli seribu dua, seribu duanya boleh saya jual karena tadi saya tidak berkewajiban menyerahkan sepuluh kepada anda yang tertentu berbeda yang pertama tadi anda tunjuk yang ini ini kalau ada orang beli ke saya seribu dua ini saya n g g a k bisa jual seribu dua saya hanya seribu satu bisa jual 何ができできるかをけたら。ああ、oh, in。これが最後の最後の最後の最後の最後のあ後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最いのん後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の Fotonya real. Ini foto mungkin sudah satu tahun. b a yang barangnya itu mungkin sudah dua satu tahun. Sudah sebelas bulan, dua puluh sembilan hari yang lalu sudah tidak ada, sudah terjual. Tapi fotonya masih itu.、Ya. Lalu dia jual. Berarti ini BUI atau Dain. Dain. Dain. カラオワンニケスブルブピサマジリス、テダダマサラ、カナブルティ、マジディ、デンビ、アイン。タピカラオンニナンティ、ケティカバランダタン、アトセトラ、マジリスブピサー、ディンデンビン、アト、ブカン。デンビデン。デンビデンボレ、ティダ。タララン、カナ、ユニムガノグンスルガラウ。 パパオラマもハロムカニョンソルニョンゴロラジャラス。なあ、これはオンライン、システムニャンチオディア、アントシステムニバヤーナンティ、カティカディアバヤーバラディオケイン、バイカカディリア、ハイトゥ、バラティスジャディデンビテイン。カナティダパダマジャリス。プシンアトン。バニャンチオディアンティスダアトンプシンマハミニャ Yeah. Maka, ketika itu terjadi, harus diulangi lagi akadnya. Ketika umpamanya COD, barang datang, Anda beritahukan kepada merchantnya, kurir, kurir dia pedagang, dia atau kurir. Kurir itu bisa manusia, bisa hewan, bisa barang. Kalau zaman dulu kurir n g apa? Burung. p i n j a n g berat-berat. Jangan t e r i m kasih d i h beban 2 kilo. Kasian h dia terbang. Surat.、Ah, atau seperti yang tadi. Apa tadi ini? Sutra. Semua、ah, segini itu bisa dia bawa.、Ah, bagaimana t n t a n g t r a k s i d e n g a burung? Entah ya. ya Maka anda ulangi lagi. Barang sudah sama anda. sekarang sudah a i n uang sudah anda transfer katakan kakak saya jadi belia uang sudah saya transfer u d a h saya serahkan ke kurir ya siap kakak terima kasih nah selesai bila tidak anda ulang kembali terjadilah jual beli dine bidin dan itu diharamkan karena mengandung unsur g o r u jelas bertimbul oleh jual beli online anda sebagai merchant pedagang boleh atau tidak. boleh. caranya seperti apa tadi. foto dua t a い。u n yang l a は u atau foto r e ペ l kalau foto r e ク l bisa a n d a jualkan. ス a ックとスペックとスペッ o とスペックとスペックとスペックとスペックとスペックとスペックとスペ a クとスペックとスペックとスペックとスペックとスペックとスペックとスペックとス e ックとスペックとスペックとスペックとスペックと i ペックとスペックとスペックとスペックとスペックとスペ Sutra ada kekhususan sendiri jenisnya, tidak kan ya? Dibuat dari benang sutra, kemudian ditenun oleh penenun asli mana di Sumatera yang tenun sutra? Ada, daerah mana? Nggak tahu ya? Di mana yang sutra? Kalimantan, Kalimantan di mananya? Banjarmasin Jangan bukan mungkin nanti informasinya salah. <laughs> Anggap umpamanya sutra banjar umpama. Pendendun sutra banjar. Ini sutranya, penghasil sutra terbanyak di mana? a t u n gak g tau, h yaudah yang jelas-jelas s aja lah yang tau. h r u p u a Sanjay. <laughs> Atum tak r u p u a Sanjay kan. ya umpamanya ini keripik sanjay dari, dari singkong asli di bukit tinggi、umpamanya. ada singkong bukit tinggi Hah, singkong asli bukit tinggi dan diramu di daerah yang sama ya itu speknya panjangnya rata-rata umpamanya 15 cm nah, ada yang 15 cm ada yang 30 cm sepanjang penggaris ada juga yang berbentuk bulat diameternya 10 cm ada yang diameternya 5 cm ada yang acak tanpa bentuk ini berbeda-beda harganya atau sama n gak g tau h saya kalau beda-beda harganya setiap spek yang membedakan harga anda harus jelaskan tanpa anda fotokan t i d a k ada masalah タピーニージョル A ヤアイナパデン。デ a デン。マガカナイトウ、アンダハルス・トランスジルスアカッ。アカッティラテジャリデンビデン。アタウ、ナンティーカティカディア・トランスフェル。アロアンダカティカンス、バゲイパジュアル。バン、アタウ、カカ。イニー、セトラ・トランスフェルナン Sampaikan deal akadnya Ini sekarang baru penawaran Penawaran tidak ada masalah d a n bidain tidak ada masalah Maka kemudian Setelah dia transfer Anda balas Baik Anda balas atau dengan sistem Anda mengatakan Deal penjualannya sekarang Atau yang semakna dengan itu Sehingga terjadi Jual beli ain bidain be Kalau COD pada saat itu diulang lagi akadnya, dengan demikian dia menjadi boleh. Allah w a l a m jadi tidak mutlak boleh, boleh, hendak. Ada penjelasan rinci-nya. Ini ada polemik kah? Ada yang tidak setuju sehingga ada polemik. Apa l a u s a a t n y a bilang DNN-DNN, kayaknya baru d i a d o a n g yang ngomong di dunia. Bukan baru ngomong di dunia, anda baru dengar. o、okay. Kalau e anda rujuk k i t a para ulama banyak. Ya. Baik. Alhamdulillah Baik, ini berarti sudah ada solusi yang kita dapatkan dari COD tadi ya. COD tadi、e, bisa akan ulang ya, jadi di akhir. Juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan di KIP dulu mengenai mungkin ada yang resellernya ya. Uh, atau bagaimana nanti di marketplace nanti kita、uh, keep dulu. Sekarang kita mau tanya juga dulu kepada u s t a d mengenai uang online. Nah seperti imani、uh, e、kemudian yang PP tadi ya. PP p tadi. Nah ini bagaimana saat adakah、uh, kaedah-kaedahnya ketika kita bertransaksi dengan menggunakan uang online ini? Atau... Uang digital bukan iya, uang online. Uang digital, betul, Pak. Betul, Pak. Mungkin、uh, ada k a e d a h ya. Uang digital bagaimana hukumnya? Begitu,、betul、tapi、sahabat. yang jelas, anak istri Anda bukan digital, kan? Ya, rumah Anda bukan digital, kan? Ya, mereka lagi buatin metaverse, itu kan? Ya, punya rumah, beli rumah di metaverse digital. Kimana tidur dengan mata digital, mendengar dengan teringan digital, ya b a i Hukum asalnya dalam syariat ini sudah saya bahas di buku Harta Haram itu cetakan berapa di halaman. Kedua itu situ tuh 17 belum ada n i a d i c e t a k a n 25 d i c e t a k a n 25 ceritakan terakhir Ada pembahasan cryptocurrency Anda bisa download di r1d t e r m i z i c o m k a l a u m n a k s a l a h t a u Masih WordPress atau apa Ketik aja tambahan HAMK Biasanya keluarnya Ada tambahan, setiap tambahan saya letak di web itu untuk menghargai para pembeli yang senior. Mungkin dulu dia beli di cetakan pertama.、Ah, Kasih a j a d i yang pertama itu cuman 300 sekian halaman. Yang cetakan 25 sudah 700 halaman. Artinya baru 50 persen ilmu yang ada di sana, ada tambahan lebih 50 persen lagi. Ya. bila ada suara Quran kita mendengarkan d i s u r u Allah kan ya kita dengar aja ya tolong teman-teman panitia、e, mungkin karena speakernya ada yang disebelah sini、e, dimatikan dulu jadi kita yang speaker khusus di stand、e, s i r a h nabawiyah saja yang、e, suaranya keluar ya sudah ya Oke,、okay, terima kasih. Set, sudah tidak terdengar、oh、Sudah tidak d e n g a r Kita lanjutkan <tuh> Uang digital Dalam syariat Apakah uang Harus berbentuk fisik Atau boleh digital、ya. Apakah harus emas dan perak Atau boleh materi lainnya sehingga dari sana kita bisa menjelaskan apakah berbentuk digital boleh atau tidak, atau tidak boleh mutlak, boleh mutlak atau boleh bersyarat, atau tidak boleh bersyarat. Berarti ada berapa bagian hukum empat atau tiga? Ah, boleh mutlak. Tidak boleh mutlak, tidak boleh bersyarat, boleh bersyarat. Ada berapa berarti salah. Nah, berapa? Boleh mutlak, tidak boleh mutlak, tidak boleh bersyarat, boleh bersyarat. Ada berapa? Tiga lah. Boleh bersyarat, tidak boleh bersyarat, kan sama. Apakah benda boleh bersyarat, tidak boleh bersyarat? ボレータ t ーブラシャーラット、イトサマティダボレーブラ k ャーラット、バリキンシ l ーラットニャンヤタス。フ l ハムファハマトティダイタオランダーマンシャリアン、アラーティダアダカトントワンバウアンハロスマスダンペラクティダアダダルーナス Yang menentukan uang harus emas dan perak tidak boleh keluar dari itu selama-lamanya Mengenai kapan uang pertama berbentuk emas dan perak dipakai oleh peradaban manusia Tentu kita tidak bisa menjelaskan karena tidak ada nas yang sahih Cuman kalau biasa dalam ilmu ekonomi Orang-orang mengatakan dulu tidak pakai uang Tukar barang dengan barang Betulkah itu? Betul? Hah? Sekarang pun Ada uang Tapi masih ada t u k a r m e n u k a r iya atau tidak? Pesawat Indonesia pertama Nurtanio itu dijual Ke Thailand, beli pakai apa itu? Pakai Beras kan biasa aja, nggak、nah, ada masalah sampai sekarang seperti pun nggak ada masalah ya itu dalam syariat pun farfokohah a mengatakan itu masuk bagian dari jual beli nukar barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa, semuanya bagian dari 無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言でで言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無言で言うと、無と、無で言うと、無言で言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 アダムアレイサラン。アダムアレイサラン。 例えば、このような言葉を言うことができます。このような言葉を言うことができます。このような言葉を言うことができます。このような言葉を言うことができます。このよ a な言葉を言うことができます。このような言葉を言うことができます。 私 l 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 u l は、私は、私は、私は、私 a 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 e 私は、私は、私は、私 n 私 a 私は、私は、私 l 私は、私は、私 i 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、e は、私は、私は、私は、私 u l は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、dia tabi'in. bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak dalam keadaan beriman, cerita dia makan sahabbi. Dan dia yang mengatakan bahwa Nabi Adam as berarti dari mana dia mendapatkan itu? Tidak mungkin suatu hal yang fahok tanpa ada data, tidak mungkin kemungkinan dari Israeliat. Taurat atau, Injil, Taurat atau Injil Perjanjian lama Atau perjanjian baru Ya Dan Kita seorang Muslim Rasulullah mengatakan Dalam menyikapi Israeliyat Tidak boleh kita dustakan Tidak boleh juga kita benarkan Khawatir kita benarkan Dia adalah Bagian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 Karena Allah menyerahkan kepada umatnya untuk menjaga dua kitab suci tersebut. Maka tidak boleh kita benarkan, siapa tahu dia bagian yang, bagian yang sudah d i r o b a Juga kita tidak boleh tolak semua itu, bohong semua, tidak boleh. Karena kemungkinan itu bagian yang belum d i r o b a ファラントソディコー、ウォラトケディブウォラハロジャンディドゥスタカン、デジャンディブナルカン、ビラアダマンナンススウェイドンキタボーラー、デンサリアンナミハマス、ソロロロンソロン、キタペガンシェラミモハマス、ソロンソロンソロフウンシーニハジスバゲプンウォッチ、サジャン、ラティムのジューカン、イトアガマアダスンボルニャデルランイン、 Karena satu sumber tentu satu, ya. tetapi yang otentik yang ada dalam Al-Quran, bahwa di zaman Nabi Musa a s m e r e k a sudah menggunakan uang emas dan perak abad ke berapa, entahlah wallahu akhala, dan sampai di zaman Nabi SAW. juga sudah menggunakan uang emas dan perak ya. tapi yang membuatnya bukan orang Arab dinar itu dibuat oleh Romawi sehingga dinar yang ada di masa Nabi itu bergambar-gambar gambar berhala, gambar Tuhan mereka dinar itu dari kata bukan dari bahasa Arab dinar レバーサロマウィンデイナリウスデイナリウスデイワオランロマウィンデイワカカヤアナメカーディマサロサロサロロロロハンディボワオレパシアマジュシーフニムバアピイランスカラントンパッニャ Dan dua-duanya ada di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengatakan ini mata wang kafir, tidak. Juga tidak mengatakan ini mata wang Islam. Setelah itu juga tidak. Ada Rasulullah menggunakan bertransaksi dengannya, hanya itu saja. Jelas. Ya. Mulai dicetak di masa キラファ・シャトラー、キラファ・バン・ウマイヤー、キラファ・アブド・マリック・ブン・マルワン、パダ・タウンス・マン・サトウ・ヘジリア、キラファ・ファットマイヤー・マンチェタク、ウォン・ディ・ナダ・ディルハム。キラファ・ウォーマー・ブン・カトアップ、イト・マルカジハット・プルワサン、プルスリミン、プルワサン・ダアワ、プルワサン・スバゲ・パジャジャ。 Perluasan da'wah k Sudah mulai masuk Ke Persia Dan ke Romawi Dan bahkan di masa Umar Jatuh Persia Maka Romawi dan Persia Memboikot uang masuk ke Negara kaum muslimin Ke khilafah Di masa khilafah Umar Sehingga apa yang terjadi Apa yang terjadi Sekarang Dolar di Indonesia sedikit Begitu laporan BI kan ya Hah Iya atau tidak Apa yang terjadi Yaudah biarin aja lah Dolar sedikit sedikit gak perlu kita Tidak <tuh> ya a Karena i k Indonesia berhutang dengan dolar Ketika sedikit jatuh u n t u t e m p o hutang Indonesia kelimpungan membayarnya ya otomatis harganya tinggi kan begitu, susah didapat ketika itu d i n a r dan dirham, susah didapat maka Umar mengatakan dengan para Dewan s y u r o n y a yang ada di majlis beliau, terdiri daripada ulama-ulama b e sahabat r s a Nabi SAW kalau dia mengatakan l a k a t hamam tu an adribalakum なんでしょうね。 しかし、その人たちが言うことを言うのは、ハディス・マクトー。ハディス・マウコフ。はい。しかし、彼らはハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハン・マウコフ。ハン・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・マウコフ。ハディス・ それは、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そしとそして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そ u て、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そし kulit dijadikan uang ada cetak stempel dari negara itu uang ya apa yang terjadi masih adakah u n t a lagi di atas permukaan bumi ah masih ada n gak g masih ada ya e n d a k lah semua orang sembelih u n t a n y a bikin uang bikin uang bikin uang bawa ke negara stempel stempel stempel ya dibawa の時 e h s u a m i n y ると、a n g satu untuk ると、こ u t u h の n keluarga の a n g の i t i n g g a l Untuk bawa air, cari air, daya angkut di padang pasir yang paling yang hanya bisa adalah unta. Sehingga Rasulullah memberikan azur kepada dia untuk tidak ikut haji wadah bersama Rasulullah.、Dan、Rasulullah mengatakan, Haji lah di bulan Ramadhan. Fa inna umroh terlomadhan kehajjatin ma'iy. Ummah umroh lah di bulan Ramadhan. Umroh di bulan Ramadhan sama ファハラニャ haji bersama aku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam や maka Umar mengurungkan niatnya untuk membuat uang dari kulit u n t a karena maslahatnya tidak akan maslahat e n g m ada tapi mafsadahnya lebih besar maslahatnya tadi krisis uang di kaum muslimin selesai tapi krisis unta muncul dan krisis unta lebih besar daripada krisis uang sehingga Umar tidak membuatnya, tidak meneruskan keinginannya tapi ini menjadi patokan bahwa uang tidak mesti dari emas dan perak apa saja yang disepakati oleh manusia sebagai uang dia jadi uang Maka kemudian emas dan p e r a itu terus sampai Indonesia pun di Indonesia, uang kertas atau uang、uh, apa namanya, fiat money atau uang kartal yang ada di Indonesia itu pun setelah merdeka, kan ya? Sebelumnya uang yang ada di kerajaan-kerajaan Islam Kesultanan-kesultan Islam di Indonesia itu uangnya apa? Emas dan perak Iya atau tidak? Hah, iya Sampai uang Belanda pun Gulden Gulden itu apa artinya? Emas kan? g o l d Kalau bahasa Inggrisnya mereka gulden Ya emas Paham? Baru kemudian orang membuat uang kertas Dan itu agar uang kertas ini mau orang anggap jadi uang mereka ikat ini dengan emas artinya setiap uang yang dicetak ada emas di pusat keuangan di negara itu dan tertulis di kertas itu bahwa uang satu rupiah satu dolar ini pembawanya sama membawa s emas bisa ditukar dengan seluruh bank Di Indonesia dengan emas. Maaf, itu dari itu di Amerika. Anda lihatlah uang p e r c a m a cetakan Amerika tertulis bahasa Inggrisnya seperti itu. Sayang saya dulu bacanya referensi bahasa Arab. Tapi coba anda cari bukunya, ada. Itu yang tertulis memang pada lembaran uang dolar Amerika itu. sehingga pada waktu itu wajar kalau para ulama menanggapi uang kertas itu berbeda-beda pendapat mereka wajar ada yang mengatakan ini berarti surat hutang banknot apa surat hutang? intinya saya menghutangkan emas ke BI dia beri saya surat itu kan artinya pernyataan kalau saya pinjamkan emas ke beliau Sebanyak sekilo, dia tulis saya memiliki sekilo emas milik Ustad z Erwandi. Ini saya pegang. Daripada dan saya belanja ke beliau satu rumah harga sekilo emas. Daripada saya ambil emas ke beliau, saya kasih ke dia. Saya beli rumahnya dengan surat ini. Mau? Kalau tidak mau terserah teman-teman t -teman, i d a saya paksa. <laughs> Kalau mau, apa artinya itu? Dia pegang ini dia tagihkan kemari. Mungkin saya buat di bawahnya saya siapa nama itu besar Pak Wilis kepada p a d Reza kepada di belakangnya saya tulis kepada Pak Reza belakang mana ya udah kepada Pak Reza tolong serahkan emas satu kilo saya kepada Pak Wilis tanda tangan. あかか、ね、んあんたもさらかんかでばらってさらかんかでたかんだせびらんさら a んかばだぱうれさ、さらをんまスキルをさえにたんがなんだ、i だぱうれし。んでもさらかんとてだああ、ンんでえら。なぜんぱんゆう policier? Glass? えと、や Pertama. ini b の n y a k p a r お ulama Sheikh m u h a m m a d Amin s h i n k i t i and Shi'aman Khatib Al-Jawi, boleh termasuk bagian riba kalau saya membeli umpamanya 買ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー シャラトカルマスタンペラクトナイアトウボレティダトナイトナイ。トナイ。イニーマスニャデシニーペラクニャデシトウ。シャエンセカシカディアブカンマサイア。ペラクセトリマタピエンセカシカディアピュタンサイア。あはん。シェンガカナイトムンチュウ、コセクエンシニャカナイニシュラクハタン、シュラクハタンピュタン、マカ、ジュアルブリニャ、マカイニリバ シェイハマン・アミン・シェンケティ、ブラムがた i t ん言うかしら Abdurrahman bin Nasir Sa'adi, ジュガムンアタカンスパティエ h イトルラスラッドハタン。ラワーラム、no、サル。カムスリミンドエクセイトムンアタカンスラッド l a t yang sama d リ l a m k o m トゥ i t a s riba jelas tapi k e m u d i a リバ e t i k a orang sudah percaya kalau tidak dia buat seperti ini ini kan masa peralihan, kalau tidak dibuatnya, ini sama bisa ditukar emas, kira-kira ada yang mau menukar emasnya dengan lembaran kertas tadi? Ada yang mau? Kalau dia mau saya buatkan seribu surat, <tuh> ya tidak mau mereka kalau langsung tak ada, tidak a ada, k t ada tulisan di sana sama dengan emas, tak ada yang memakai itu yang n e r i m a membeli tanahnya, Tanahnya lima h e k t a r Nilainya lima kilo emas Sekarang dibayar pakai Seonggok kertas Segini kertasnya Mau dia Kata dia kertas segitu Ini kan dari kayu kan ya Di kebun saya Dapat untuk bikin kertas ini Dapat Seribu onggokan Ya n gak g imbang lah Satu onggokan dengan seribu onggokan n g Gak maulah dia ditukar dengan kayu Itu kan kertas kayu kan ya? Alhamdulillah. Berarti cerdas antum. <laughs> ditukar tanah antum. Ditukar dengan kayu. Gimana ceritanya itu? <laughs> ya.、Yeah. Tapi karena disana tadi ada tulisan. Bisa ditukar emas. Orang siap. Kemudian setelah orang menggunakan ini sebagai. t r a n s m o n i Transaksi semuanya. Semua orang terima. Dan bahkan. di undang-undangkan di negara seluruh dunia, ini pembayaran yang sah yang menolaknya sebagai pembayaran yang sah berarti melanggar undang-undang atau menggunakan pembayaran yang lain, kalau sampai ke polisi secara legal, berarti ini menolak undang-undang pembayaran yang sah ya kalau anda mau barter ini gak ada masalah butuh k a r t rumah Anda dengan emas tidak ada masalah Tapi jangan dinotarilkan Di bawah tangan a j a Cepat memang mulai r a n t e r s e r a h adalah tukar rumah dengan Singkong juga boleh kan ya Tukar rumah dengan beras Boleh, tadi buktinya pesawat dengan beras Boleh, kenapa saya dengan singkong Tidak boleh, ya boleh saja Paham? Ya. Setelah orang percaya Itu dihilangkan Setelah orang percaya ini betul ada nilainya kepercayaan dari negara dan negara cover dengan emas kemudian sebagian negara menghilangkan cover dengan emas ya terus dilanjutkan lagi dengan uang digital ini pertanyaan uang digital tadi ya pertanyaannya uang digital dilanjutkan yang uang ini サトムリアルバラテ0ーラパルバルスリボルバル。やパチンスラトス0 0ーや Sepuluh ribu lembar umpamanya, sepuluh ribu lembar. Daripada antum capek sepuluh ribu lembar, tinggal klik, d a masuk menjadi milik anda sepuluh ribu lembar.、Ya. tapi kembali lagi kepada kasus yang di awal tadi. Tanah saya dijual dengan pakai klik doang. Di atasnya ada sawit, saya tanam i tuh gak pakai klik. <laughs> ya mau ditukar dengan klik、ah, habis baterainya gimana saya mau ngekliknya、ah, kemudian mati listrik sebulan d i p e k a n baru tanah dan sawit saya tadi gak ada gunanya mau anda ditukar dengan k l a k klik ya terserah anda saya mau s t a r t ya terserah anda Kan n g g a k semua orang waras kan ya. Itu <gitulah> <gitulah> kan dengan digital. Makanya. Makanya. Negara membuat i、e、m a n i n Enggak banyak-banyak sejuta. Untuk kepentingan transaksi yang cepat-cepat tadi. Kalau tidak perlu transaksi cepat. Ngapain Anda pakai digital-digitalan. Orang digital-digital penting itu. u m p a m a n y a seperti tab. i m a n i pada saat masuk tol biar tidak panjang a n t r e a n biar cepat buktinya dulu kan awalnya pakai rupiah, tukar uang uang fisik memperlambat pakai digital ya isi sesuai kebutuhan anda karena ini uang dengan risiko tingkat tinggi hukum asalnya boleh atau tidak kembali dari proses dari emas menjadi uang, menjadi digital Hukum asalnya tidak ada masalah. Selagi itu, uang Imani、e、bukan e-wallet. Ya, kalau e-wallet bukan Imani.、E、kalau Imani、e、itu uang, kalau e-wallet dompet elektronik. k a r e n a dianggap dompet Anda sudah lusuh, d i g a n t i dengan yang elektronik seperti itu. Tapi ya, sama lagi dia pakai. smartphone, カロンダ l l e ンポンジャドル、トラテンダディアンガタポニャンウォワン。ポンニシトウシニャンディエワレット、イシニャマキシマルブラパビサ、トップアップ、スプルジュタビサ、アンデンポランダジャドル、ポニャンポンジュタタピディエワレット、ダダギュナカン、アンディポワンイトラマニャン。 Maka yang i m a n i itu uang Dengan kode digital Ketika kode digital hilang Hilang uang anda Ketika data di kertas Di kartu tab tadi Yang akan anda t a p k a n Ke card reader Untuk membaca kartu tadi Ya Bermasalah anda d ingat tak punya uang Tiga kartu anda Tab n g g a k keluar Tab n g g a k keluar Tab tidak keluar еёales。o バー a セイシイニニ a ジ a タインイリ a ラトスリブウイ a イティガ a ト a リブウコセンガプニャ o ォンギエブカンミラガナタプニャウォンセンガ a サバチャンダンタプニャウォン a パ a ー a アンダコ n d e r n y a mungkin kartu anda チ p a カ a g n e t i k n y a kurang atau g i m a n a atau gimana? Ya seperti itu. Ya, ini kan r i s i k o tinggi kan ya, makanya pemerintah tidak membolehkan kalau untuk imani、e、lebih satu juta, itu tidak. Sekarang dan bisa dibuka, berapa? Berapa tertinggi? Walah, l u a l a h b e r a p a waktu yang lalu sejuta maksimal top up di imani、e、yang untuk kartu tol itu, itu bisa juga berbelanja. a dia beda dengan kartu debit. カトゥデビッドヒラン、アンダミサ、ブロック、ウクニングウォンアンダディバン、シングアウォンアンダティダヒラン。カロカトゥイマニヒラン、イランウォンアンダ。カトゥイマニアンダティダディバチャ、バラティウォンアンダササマディガンウォンソベック。ペダディングカトゥデビッドゲミサバチャ、アンダ、コンプレンコバン。 apakah uang anda di bank hilang? ya n a i d a k dan ada validasinya kalau kartu debit ada validasinya, diminta anda masukin kode khusus yang hanya anda yang tahu dan istri sehingga kalau nanti hilang, tanya ke istri anda atau anda lupa maksudnya <laughs> tanya ke istri anda ya, seperti itu maka ini dua hal yang berbeda kalau e-wallet dompet elektronik artinya anda kalau kemana-mana anda n gak g mau bawa dompet ya anda kasih uang ke istri gaji pegang kamu dompet offline ya, kamu dompet kuno sekarang ada dompet elektronik kalau anda taruh ke istri anda itu berarti uang anda atau uang istri ha, uang anda kan ya Di tangan istri fungsinya sebagai apa? Akadnya apa ini? Anda nitip atau Anda meminjamkan? Nitip. Kalau hilang gak ada masalah. Kalau nitip hilang ya gak ada masalah lah. Hah? <tuh> kalau nitip kalau hilangkan gak ada masalah. Mau Anda kalau uang Anda hilang di wallet gak ada masalah. Tidak mau kan Dan kalau nitip Istri n g g a k boleh pakai ini Uang anda tadi dipakai Saya pakai dulu ya Ketika dia pakai Berubah menjadi kot Kalau nitip Harus fisik yang dikembalikan Tidak boleh dengan Yang serupa Harus fisik yang anda titip Itu kembali lagi ke tangan anda Jelas Itu namanya anda nitip Tapi ketika dia bisa dan dia bayar pun Bukan dengan fisik yang sama Ya Itu dinamakan dengan k o r Konsekuensinya apa Kalau i m a n e y tadi Itu uang anda memang Yang anda r u b a h dengan digital Anda tidak nitip Sudah berubah dia ke digital Kalau e-wallet Uang anda Anda nitip uang fisik menjadi uang digital jelas dengan akad kod bukan akad wadiah, konsekensinya u apa, bila e-wallet memberikan manfaat kepada anda dalam bentuk d i s c o u n t dalam bentuk cash b a c k dalam bentuk reward yang lainnya ini terjadi riba sama dengan kartu debit kartu debit itu uang anda di bank anda tabungkan どうしても価値が上がっていないものを買っていないものを買っていないものを買っていないものを買っていな n ものを買っていないものを買っていないものを買っていないものを買っていないものを買っていないものを買っていないもの Allah. Alhamdulillah l a l h a Jelas sekali ya Dan mungkin juga beberapa Tambah ini ya Tambah pusing ya <laughs> Baik Bapak Ibu sekalian Sebelum kita nanti mungkin akan bertanya lagi Mengenai satu hal lagi Mengenai investasi online Kita buka dulu untuk Tanya jawab, jadi s i l a k a n Bapak Ibu yang punya pertanyaan Angkat tangan s i l a k a n ada yang mau bertanya disini Bapak Bapak ada Yang mau bertanya langsung ambil antrian di depan mic ya Jadi silakan yang mau bertanya nanti langsung depan mic Dia bisa langsung ada antriannya Dan ibu-ibu juga yang di belakang silakan nanti di mic yang sudah d i siapkan Silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam telah berterima kasih atas kesempatan diberikan Jadi Ustadz、eh, sekarang ini kan ada kita apa Jual beli barang t a d ya Barangnya itu sudah kita dapatkan tapi kita bayarnya dengan sistem ATM gitu kita transfer saja barang k i t a beli barang gitu、ya. barang itu sudah sampai gitu ke rumah Jadi, ke rumah gitu Anda beli barang sudah kita kan ke rumah. bayarnya dengan ATM kita bilang misalnya、ATM. 1 juta gitu kita sudah sudah kita transfer transfernya setelah barang tiba iya setelah barang tiba Nah terus a u bisa juga sebelum barang tiba gitu. n a d transfer. Jadi kita transfer misalnya satu juta gitu kan. Sudah ada masuk rekening anda ini buktinya. Gitu. Nah, itu bagaimana terus? Ini yang COD tadi bapak atau bukan? Ini online atau offline? Tidak, tidak online. Ini langsung misalnya apa biasa jual beli a n d a langsung datang ke toko. Ya sama seseorang lah kita misalnya sama seseorang kita barangnya itu sudah datang. Kita bayarnya, Anda beli ke dia offline atau online, pakai telepon atau Anda datang lihat b a r a n g Pakai telepon aja, Ustadz.、Ah, ya, ya, jadi, kita Berarti, beli, tidak, tidak, cewek langsung aja. Sebentar. Berarti, Anda pakai telepon, barangnya sudah tertentu atau belum? Barangnya sudah tertentu. Bagaimana pakai telepon, bagaimana tertentu? n g g a k maksudnya barang itu sudah sampai, Ustadz. Enggak, ketika transaksi pertama, bukan setelah sampai. s a sampai itu kan bukan transaksi lagi Beda antara transaksi dengan Berakat dengan Barang sampai Barang sampai kan bisa jadi Salah alamat tanpa ada akat sampai juga dia, Ya atau tidak Ya atau tidak Bapak Iya ya.、Nah, Sering kan ya Salah alamat bukan alamat Anda Sampai ke rumah Tanpa transaksi Barangnya h sudah, sudah sampai stand. Barangnya sudah sampai Iya, barang、yeah. sudah sampai、yeah. Tapi barang sampai tidak ada hubungan dengan transaksi Kita sekarang membahas transaksinya、yeah. Yang itu yang menentukan Sampai tidak sampai barang tidak ada masalah、yeah. Yang masalah pada saat transaksi Anda transaksi telepon Telepon、yeah. karya ke toko yeah. Yeah. Pak, saya beli A, B, C, D Anda sebutkan、yeah. jenisnya Umpamanya apa? Cat Uh, kebutuhan ini kebutuhan、bangun. lain ini kebutuhan misalnya ya di kalau saya di perkebunan suka ya tolong kirimkan pupuk ini ya, pupuk ini nah, Anda mengatakan tolong kirim pupuk kandang、yeah. itu、yeah. sebanyak 100 t s a t u truk m i s t r u k pupuk kandang sekalian dengan kandangnya j a g a satu truk s udah kayak kemirinya pabriknya kandangnya j a d apa satu truk pupuk kandang、yeah. <laughs> boleh jual beli pupuk kandang yang saya dengar kalau ボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボ a ボ a ボレ a レ a レ a レボレボレボレボレ i レボレボ a ボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレボレ u レボレ Untuk b u u k a n d a n g keluarlah dulu dari m a s a r a k ini. Daripada nanti n gak g boleh kan pusing. Ya. Ketika ya. Anda mengatakan dia di gudangnya ada berapa truk ketika Anda beli? Belum selesai Bapak. m a a f Ada berapa truk di gudangnya ketika Anda transaksi by pond tadi? Ini kan Bisa juga kasusnya macam-macam s t apa macam tadi pupuk kandang ada、ya. kita kadang beli ini beli apa、e, abu dari pt k a d a n g besar satu-satu dulu bapak ya ya, ya hampir sama lah itu sarapannya ini kira-kira di gudangnya hanya pas satu truk atau ada, ada lima truk atau dua truk atau banyak, truk. banyak banyak banyak banyak truk ya.、Ah. ada sepuluh truk mungkin di g u d a n g n ya berarti ini kan anda tidak tunjuk Khusus saya beli yang bagian depan saja, s a t u truk yang bagian depan. a n d a k apa kan, ada tentukan atau dia katakan? Gak ada, start pokoknya. Aja, ya, kembali kita kepada pembahasan jual beli Dain dan Ain tadi.、Ya. Jadi sudah kita jelaskan kan ya? Iya atau tidak?、Ya. Dapat ikut tadi? Dikur, dikur, nah, berarti ini jual beli Ain atau dein? apa Dain? Apa, dein. Bapak? Dain, Dain. 何でしょうか ハンディーカーのパーティーと、ハンディーカーのパーティーカー l パーティーカーのパーティ a k ーのパーティーカーのパーティーカーのパーティー i ーのパーティーカーの n g ティーカーの a ーテ e ーカーのパーティーカーの g ーテ l ーカーのパーティーカーのパーティ t カ k o n y a hamdulillah ini barang sampai saya beli ya. なんで 私は今、私はマティ a はい。私はマ a ィル。私はマティ t 私はマティル。a はマティル。a はマ b ィル。私はマティル。私はマテ a ル。私はマティル。私 a マティル。私はマティル。私は r ティ a 私はマティル。私はマティル。私はマティル。 Yang lama, ah, yang lama, ada stok lama nggak? Oh, ada pak, satu truk sudah masuk tiga bulan lalu, gitu kan ya?、Yeah. n、nah, itu yang saya beli yang truk tiga bulan lalu itu ya, siap. Kalau ini ain dan d a i n ain, ain, ini perlu diulangi akad apa tidak? Tidak, tidak, tidak karena、yeah. sudah sah. Yang dilarang, dain bidain, tapi ain bidain, tidak ada masalah. Ini uangnya kan dain pada transaksi, kan ya? Tapi barangnya ain, maka ketika anda transferkan sudah tidak ada masalah. Ketika anda terima sudah boleh.、Ya. Cukup jelas bapak. Jadi kalau d i l a p a s k a n saya beli jual udah selesai terus kan? Misalnya tadi terima barang, saya belilah barang kamu, ya saya jual, selesai terus kan? Selesai, selesai. Selesai. Ustaz. Ya. Terima kasih. Selesai. Dia pun tak bilang jual, nggak apa-apa. Oh, kata dia、oh, enggak. Atau sip sip ya? Ah sip sip. Boleh, atau ya, transaksinya iya saya jual sebeli itu melalui apa juga bisa u stand bisa nah, dengan、boleh. wa a d a tulis s e a t a u pakai sms tidak nggak dijawabnya nggak apa-apa u s t a z eh nggak dijawabnya nggak <laughs> apa-apa eh nggak dijawabnya nggak bisa bisa e n a kali wa nggak dijawabnya gitu stand nggak dijawabnya tidak bisa jadi kita minta desak gitu u s t a z supaya dijawabnya gitu <laughs> makanya ditelepon ulang kalau dengan chat kita kan nggak tahu dia jawab、ya. apa tidak Iya Ya, kalau telpon e kan dia, oh iya, u dah selesai, jelas. jelas. Hamzah. Kalau di shop apa? Di online itu ya mungkin saya konfirmasi kakak, gitu ya. Boleh. <laughs> Oke,、okay, silakan yang ingin bertanya dari ibu-ibu ada? Kalau nggak b a p a k dulu silakan.、Ya. Ada、Pak. Oh ada rupanya, silakan bu, ibu dulu ya. みんな、さらばでございます。さらばでございます。あなたは、私の友 a の友達の a 達の友達の友 n a u 達の友達の友達の友達の友 bu. Ana 友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の a 達の友達の友達の友達の友 a の友達の r 達の友達の友達の友達の友達 i 友達の e 達の友達の友 m の友 i の i 達の友達の友達 a 友達の友達の友達の友達の友達の友 i の友達の友達の a 達 a 友達の友 r の友達 a 友達の友 r の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の友達の punya yang namanya 達 a n g COD. Uang COD, iya Ustad. Apa itu uang COD? Uang talangan Ustad. Uang. Ana bayarkan kurir Ana bayarkan dulu、uh, uangnya. Harga、eh, dengan sebentar. Harga. Sebentar, sebentar. Ket, maksudnya ada orang beli online. Iya Ustad. Jadi? Dan sebentar, saya pahami dulu, kali ibu. Karena kalau saya sudah paham, saya bisa jawab. k a l a u ibu sampaikan, saya belum paham, saya belum bisa jawab juga. Lebih、Mastad. cepat saya yang memahamnya dulu. Kalau benar ibu tinggal.、Huh. Atau oke.、Okay. <laughs> Atau sip. Atau naam. <laughs> Mana ajalah. Nah, ya. Ketika ada permintaan. Ya, dia belanja di perusahaan e-commerce X. Platformnya. Menggunakan kurir anda.、Nah. Itu berarti ketika kurir anda nerima.、Nah. Anda yang nalangi atau kurir? Kurir Ustaz Oh dia langsung ke kurir ya? Bukan ke perusahaan Ada yang melalui anal Ada yang melalui kurir kalau, kalau ke perusahaan berarti perusahaan yang transfer ke、uh, Si platformnya Nam, Atau kepada、iya. Si merchantnya kan ya? Nah Biasanya kan ke platform dulu kan ya? Jadi ya. Sebentar、um... Anda talangin dulu Kemudian setelah itu ketika c d a t a n g Dia bayar itu berarti pembayaran piutang Anda tadi Begitu kan ya? Nah, nah pertanyaannya apa? Jadi gini Ustadz ke Ketika COD tadi ada yang Anda transfer Ada yang dibayar oleh kurir Kalau yang dibayar oleh kurir berarti kan Tidak、uh, ada masalah kan Ustadz? Sudah、nah, sah lah kan kita tidak ada tambahan harga Nah ketika yang ana transfer Itu tuh biasanya ana transfernya setelah k u r i r menyelesaikan pekerjaannya Ustaz d Setelah k u r i r Menyelesaikan pekerjaannya Sampai barang baru anda transfer ke merchant atau、Naam. ke platform n am 何で言うの何で言うの何で言うの e で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの何で言うの Nah, yang bayar imbalan siapa? Yang bayar imbalan kurir itu dia sudah deposit di kantor anak sebelumnya. Sebelum yang dia membayarkan、menuliskan. adalah konsumen kan ya? Yang membayar konsumen yang penerbangan ya, i konsumen. Barang. Ya. Berarti akan Anda dengan konsumen tergabung meminjamkan untuk dia dan Anda tanggikan h nanti hut piutang tambah. Jasa, wang、nah, jadi... jasa, maka tergabung di sini akad kor dan ijarah、nah. dan ini dilarang oleh Nabi saw. Nah, Nabi saw. Alhamdulillah yahiilussalam wa bayyoon. Tidak halal dalam satu transaksi ada yang saling mengikat antara kor dengan どういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこと Uh, terkadang kan dibilangnya sebelum t u h kami ada kesepakatan dulu Ustadz Contoh dia bermitra dengan Ana Kemudian pada saat awal bermitra itu Ana bilang Kalau COD o k bagaimana kak? Bisa Ana bayarkan dulu um kata Ana kan Tapi kalau misalnya COD o nya sampai 800 ribu otomatis kan Ana yang transfer Karena kurir-kurir itu jarang megang uang sebanyak itu kan Jadi、e, kapan transfernya um Setelah kurir itu terima uang Ana bilang gitu Setelah kurir menyelesaikan pekerjaannya Apakah itu n gak g boleh juga ustad Itu ada akad sebelumnya Ana dengan beliau Jadi beliau tuh、e, udah rekanan Ana Udah bermitra dengan Ana Sekarang yang saya p a h a m i Terkumpul dua akad ada dua akad yang berkumpul dia masing-masing kan boleh ini、ya. boleh dengan tambah boleh sama dengan boleh a p a tidak boleh pada umumnya boleh tapi ada yang boleh sama boleh hasilnya menjadi tidak boleh ya seperti diantaranya yang ada larangan Nabi SAW seperti tadi akad kor kan tidak ada pertambahan kan ya ただ <dés erte? S 1> いま、あかっこいかんていだだ。ただとま、あかっこいかんていだ。<外> <oughs> <話><音> ヘ r マーイト、ムキントリアディムキンテはダ、ダンティダムポンヤウキュム。コリカタカン、ヘッマーリバディハロムカン、カナムズオリミ。シェンガマンサムズオリミ、シェボレドンピニャム。セティダブラサツオリミ、デンガン、ボンアンタディ、ボレスエピニャム。ダ。イトヘッマーブキャン、イラ。 tidak ada, hukum tidak ada ada berhukum ada bisa dibedakan antara hikmah dengan illah kalau hikmah ada tidak adanya dia tidak mempengaruhi hukum safar dalam sholat mengkosor sholat dari dalam keadaan safar sholat yang empat bisa menjadi dua l e k a t ilatnya adalah safar ketika safar ada k o s o r tidak ada safar, tidak ada k o s o r hikmahnya memberikan keringanan、ah, menghilangkan ke, ke mesyakuh atau hal yang berat bagi orang yang safar, jelas saya safar pakai pesawat b e d a k ada zaman dulu maka saya tidak mau Anda nggak, nggak il, ada karena itu bukan i l a ad. t itu adalah hikmah dan tidak mempengaruhi sampai mengatakan k a las ブリバダ。ウダネプサワ a エナエナ、パケアセイディダラムヤラギリエナドゥル n y a enak-enak pakai AC, lagi, en AC, en en pakai AC、ah, lihat pemandangan イ、ah ah,、n d a h ke bawah tapi sholat m a las。 haram dia mengatakan demikian karena, il, karena ilatnya ada hikmahnya terjadi tidak terjadi masyarakat tidak terjadi tidak mempengaruhi hukum bisa dipahami ini? Nah, ya jadi, maka sebentar sebentar ibu ya ilat hikmahnya Rasulullah mengharamkan menggabungkan dua hal tadi dalam satu akat ya memungkinkan terjadinya riba memungkinkan terjadinya riba yang membuat kezaliman kalau tidak satu paket tidak ada masalah umpamanya anda pinjam uang ke tetangga yang dia punya toko sembako kebetulan kondisi anak anda Uang pangkalnya sudah dekat mau ujian kalau tidak dibayar. ya Tidak dibenarkan ikut ujian akhir oleh pihak sekolah dan itu hak sekolah. Kemudian Anda pinjam ke toko sebelah. Kalau dia mengatakan saya pinjamkan kamu uang tapi belanja ke toko saya ya. Ini berarti dua jadi satu kan ya. Dia ikat dengan harus jual beli. Beli barangnya. Ini hukumnya haram. jelas hikmahnya karena dia dapat manfaat dari hutangnya tadi dari piutangnya tadi tapi kalau tidak diikat ya pakai akhi masyaallah saya harus belanja di toko anda enggak ah mana si h kamu ya belanja di mana aja dan pun dia tidak mensyaratkan ya kebetulan anda butuh belanja dan anda rasa ini lebih dekat dan harganya pun sama apa yang anda muter-muter 何であんなに悪いことがあったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか何であったのか a であったのか何であったのか何であったのか Mengelola lahannya Dan mengelola kolamnya Itu Dan untuk mencari ikan di laut Dia butuh biaya kan ya m i n j a m ke tengkulak Syarat tengkulak apa Jual kepada dia Dengan harga yang sama Atau lebih mahal、ah, Berarti bangunan tapi <laughs> Kalau yang Mahal Tidak mungkin lah <laughs> Dengan harga lebih murah Dengan itu dia mendapat kelebihan Pertama Kepastian produk t e r s e d i a a n produk Yang kedua Dia dapat selisih harga Kenapa dia bisa begitu? Karena dia meminjamkan uangnya Berarti dapat keuntungan dari sini Sehingga ini manfaat dari Yang mengandung u n s u r riba Kalau dikatakan Saya n g g a k m n g a m b i l manfaat こッマーカントディア、ボカンイルダーガネア。セビラヘッマーパイルダーヘッマーカントディガネアヘッマー、トリアディアトティダー、トリアディー、トラティー、ティダボレ。モンキンテリアディ、モンキンティダーダーバパンガリュコム、タリナビム e ランティダーカンバパンガロム、レ。キュチュアリエルダー。ジ でも、私たちは、私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家族のの家 jelas ibu mengenai solusinya cari sendiri ya biar tidak tergabung antara pinjaman dengan、Jasa. ijarah tadi、6. bisa jadi minta saja akadnya ijarah tanpa d i t a l a n g i n terlebih dahulu lagi, atau murni i k r o t tanpa ada ijarah、ya. tentu anda rugi、ya. anda perusahaan rugi, kurir ngapain saya bukan perusahaan pinjaman satu lagi ustad z ada yang pesan、eh. Ke dia kan anaknya di pesantren, Ustadz. Ulangi, Jadi dia Ibu. Anak, anaknya ada customer kita itu anaknya kan di pesantren. Terus, kemudian、uh, dia neufon adminan,、nah. dia bilang tolong belikan、Dan、nasi、aneh. goreng satu jus, katanya kan. Antarkan ke pesantren ini, nanti anak transfer ke rekening, dia bilang. Nah, Antarkan ke pesantren ini. Mm -mm. Nantian, setelah selesai nanti Setelah sampai dan transferkan uh, uh, transfer Berarti untuk membeli kebutuhan di... <coughs> Berarti untuk membeli kebutuhan Tadi ditalangin dulu Berarti sama aja sama yang tadi ya Ustaz, yang Bedanya apa? <laughs> Bayarnya on iya sama itu sama dengan bedanya apa Tidak jadi, ada perbedaan Jadi apa solusinya tuh Karena... Solusinya suruh dia transfer dulu、oh, Kami tidak akan belikan Dengan dana kami Sampai uang masuk Berarti namanya akad wakalah、hmm. Rasulullah tidak melarang Menggabungkan wakalah Dengan jual beli、hmm. ya. Yang y a tadi Rasulullah melarang Adalah jual beli Dengan pinjaman Berarti yang, ya. yang Anda pada... katakan Um kami belum beliin ya Transfer dulu Nanti kalau sudah masuk atas nama um Umi baru Kurir saya membelikan Dan diantar ke tempat anak Dan ini pun anda dari sisi bisnis Lebih aman kan ya? ya Ngapain ngambil risiko Haram lagi Risiko dunia akhirat namanya Satu lagi boleh Satu Cukup ya, sebentar Ini konsultasi namanya kalau ya, kalau Konsultasi a a l u k jadwalnya online Nanti hari Selasa Melalui klinik o n s u l t a s i bisa Afwan kita sudah komitmen Jam sebelas kita break dulu Ya mungkin sekitar sepuluh menit d a n mungkin yang ada mau ke toilet silakan dan insya Allah nanti juga ada sedikit tambahan pengumuman dari、uh, kita dari Pak Zayful、uh, dan kita break kita kembali lagi sepuluh lewat sepuluh insya Allah eh sebelas lewat sepuluh terima kasih sutra sutra sutra yang mau silahkan yang mau silahkan Dan yang mau bertanya nanti siap-siap di belakang apa ya m i k e untuk antri.、Eh, mohon perhatian ini, k e pemilik mobil, Bapak Ibu, mobil terios, BM 1687. <tuh> Tidak disebut ini angka belakang, huruf belakangnya. Mobil terios BM 1687, mohon bantuan Bapak Ibu, Saudara-saudariku. パミリカン、モーンメミンダーカンパーキリニャ、パンダスカラン、スパティニャ、パーキリニャ、メンガンゴー、アラウィンタスカンランランラン、スケラギ、パダババイブ、パミリカンラン、モビルツリーオス、ベエンダムラス、ドラパントゥジュ。 Anak ini yang menyampaikan sesuatu tapi keluar. Beberapa Bapak Ibu pekan kita mengumpulkan dana untuk membeli mobil operasional RJ. Dan kita masih kekurangan dana ini Bapak Ibu. Anak dengar tadi Ibu-Ibu yang terakhir tadi. ブラティバニアエトイブブポンザーディブラカンエドウカナポモマニニーセリンディハリジュマッマカイブイブウマハッカミミムキツバゲンブサティダパナマン r ィングアンボマシニカナポモマニーセリンディハリジュマッディサンパイカンウォラポンムキナダディメディアエルジェンババイブウ Saudara-saudariku sekalian y a n g d rahmati Allah、uh, RJ membutuhkan kenderaan operasional Yang paling kita rasakan kurang itu adalah ketika Adanya ustadz kita yang harus kita layani untuk da'wah k luar kota Da'wah k luar kota ini Bapak Ibu Merupakan program di masjid kita ini タ a パン u ミ a ンパ t カンデ r テール、カマナサジャイ d ルワコタニアンジャラスディ、ネグリネグリディ、プロピンシリオプロソプロソヤンスブーダ kita dapat kajian di dalam kota Pekanbaru yang kita cintai. Nah, ini salah satu yang sangat kita rasakan, Bapak-Ibu. Melayani ustad-ustad kita Satis atas satis kita Ketika mereka、uh, Ingin keluar kota untuk menyampaikan uh, Kajian Kajian uh, Islam ilmiah <tuh> Nah Setelah beberapa minggu terakhir Bapak Ibu, Saudara-saudara Saudara-saudariku saudara sekalian、uh, Dana yang terkumpul Anak tidak ingat jumlahnya yang sudah terkumpul Anda ingat kekurangannya? Kekurangannya itu juta, 56 juta 511.700 rupiah. Ini insya Allah angkanya. 56 juta 511.700 rupiah. Ini terakhir Anda terima informasi dari s e k t a r i a t masjid kita. Kekurangan dana untuk... Pembelian mobil operasional ini. Kalau ibu bapak. Lihat parkir ada mobil kijang. Plat T. Plat T ya. Plat nomornya T. Bukan BM. T. Anda lupa. Ini k e n d e r a a n kita beli. Bukan baru. Tapi bekas. Karena kalau baru. Tidak kuat kita ya.、Gak? Nah. Harga kemarin itu 223 juta sekian kalau Anda tidak salah Terus kita ansur-ansur ya Alhamdulillah tersisalah angka tadi Yang harus tentu kita bayarkan kepada pemiliknya Jadi ini membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu ku semuanya Yang ingin membantu Angka tadi telah tersisa yang harus kita bayarkan Yang harus kita ganti ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita dapat memang dua mobil, yang kita butuhkan dua mobil. Alhamdulillah satu mobil, itu Anda lupa mereknya apa. Terserah apa mereknya ya, tapi bukan seganji sekijang di bawahnya. Ini infak satu orang Bapak Ibu. Infak murni, artinya tidak ada、uh, apapun syaratnya ya. Tapi yang satu memang kita butuhkan dua. Alhamdulillah dari dua kita butuh, satu dari muslinin, itu diinfakkan mobilnya. Nah yang satu itu yang ada maksud. Kita beli, itu uh, tipe uh, kijang ya, a n d a sudah sebutkan dari keplatnya, dindingnya juga sudah ada merek di sana, Masjid o r a l a u Jannah. Jadi Bapak dan Ibu, silakan,、uh, yang ingin membantu、uh, berinfak untuk kita selesaikan、uh, mobil kita ini sekali lagi ini peluang luar biasa tentu bagi kita untuk berinfak karena k e n d a r a a n ini、uh, digunakan sekali lagi banyaknya itu untuk urusan、uh, dakwah insya Allah selain daripada operasional rutin di masjid kita、uh, bapak dan ibu ku sekalian anda tidak ingat sekarang ini rekening disini tapi bisa nanti menghubungi、uh, kami ya bapak ibu yang ingin mentransfer misalnya ingin membantu uh, kekurangan uh, dana untuk、uh, pengadaan mobil yang kita maksud tadi, bisa menghubungi kami pengurus masjid、uh, untuk, ataupun bisa、uh, tunai atau case ya, silahkan. Ini yang ingin s a sampaikan pada waktu kita break ini dan insya Allah sebentar lagi kita sambung kembali bersama、uh, guru kita, Ustaz kita, Ustaz Dr. Erwandi insya Allah t a l a kepada Bapak dan Ibu yang telah Dan yang akan membantu program yang anda sampaikan tadi pengadaan mobil, anda kami menyampaikan dan mendoakan tentu ya zakumullah khairan. Semoga infak yang telah dan yang akan bapa ibu saudara saudariku berikan diberi balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lo hamamin ya robaalamin ya zakumullah khairan wabarokatul fiqum jamian. バン・トランスフェル、パンダ・モビ nomor rekening 5212 5212 5212 oke、okay. kemudian 5212 sekali lagi jadi 5212 satu kali kemudian angka yang sama 5212 sekali lagi ujungnya 56 5212 5212 56 ini rekening Uh, BSI, masjid kita, masjid Raudhatul Jannah, Islamic Center Pekanbaru. Itu saja, Bapa. Alhamdulillah kalau bisa ini selesai ini hari ya. Zakumullah keran sekali lagi. حياتي ل ح ا ل ج ا ل ساحاتي م ه م و م بيدي و ص ا ت ي متى يخلي تجيني أ ن ا من دونك ولا شي ء يا نور هالعين والضي قلبي بعدكم موحي متى يخلي تجيني السنين وعدت علي و ا ل ف ر ق ماهي بدي سويا「متى يخلي ا تجيني الله ي د ي ك ل ي ا ل ي ظروفه حلت بغالي جواب عمري و س و ا ل ي متى ي خ ل ي متى يخلي تجيني ظلام يسكن بدارك وانا عايش بنارك متى بسمع قرارك متى يخلي تجيني متى يخلي تجيني يخلي صعب بدونك حياتي ل ح ا ل ج ا ل ساحاتي マホーム بيدي وصوتي متى يخلي تجيني انا م イ دونك ولا شي يا نور هالعين والضي قلبي بعتكم محي متى يخلي تجيني 私たちは今日のビジネスを見なたい Ternyata kami banyak melakukan、uh, jual beli daerah ini.、Stad. Kami kan、uh, di bidang usaha jual buah,、Stad. antar pulau, jual buah buahan antar pulau antar provinsi. An buah buahan、ya. antar pulau. Iya, kalau dari Riau ini kami biasa kirim buah nana s ke Jakarta. Jadi biasanya mereka kan hanya pesan kirim buah satu truk sebanyak 6 n a m ribu atau 6 ton. Uh, sebentar. Uh. Dia tadi kalau yang dilarang. Dain, dain, tapi kalau uang cash ketika transaksi yaudah berapa、iya. juta tiga puluh, saya transfer sekarang ya、ha. masuk ke rekening, masuk belum, Itu、kat. tidak dain-dain, itu dain ain, tapi uangnya pun belum, dan namanya salam.、Mm -hmm. Kalau, kalau dain bidain terjadi, ia tidak boleh. Iya. Lalu iya. bagaimana nanti ketika sampai akad lagi? Nah, ini ya, itu, itu, itu, itu pertanyaannya, s t a d Biasanya kan, kalau untuk buah itu kan sampai di sana,、e, diterima pasti disortir dulu atau dilihat. Nah itu dari sortiran atau dari setelah buah datang, biasanya akan berubah lagi nanti akadnya, artinya、e, buah sebanyak tujuh ribu itu mungkin yang bagus hanya enam ribu, jadi yang dibayar hanya enam ribu buah. Atau kalaupun buahnya tidak sesuai harapan, harga dikurangi. Pertanyaan、Sementara, saya, apakah berarti dengan... ketika sampai,、mm -hmm. itu dia dari yang sampai satu ton? Iya.、Yeah. Yang nanti jadi dia beli cuma n 600 kilo. Iya.、Yeah. Uh -huh. Berarti yang pertama tadi kan tidak mengikat. a y a itu saat,、benar. kalau tidak mengikat bukan akad namanya. Oh, alhamdulillah, s t a t Maka tidak ada akad dan biden.、Mm -hmm. Yang ada, tidak ada akad. Boleh, tidak ada akad, ya boleh-boleh saja. Anda ngantar ke sana n g a k ada akad apa salahnya,、hmm. cuman ya biasa risiko tentu anda yang nanggung karena belum ada akad.、Yeah. Maka hal seperti itu biasanya kalau untuk barang yang kalau cuman satu ton dua ton ya mungkin bagi sebagian orang tinggi, tapi kalau untuk yang besar seperti kalau saya pernah diundang oleh Pertamina. di Jawa Pertamina Pusat bagian pembelian minyak ke luar negeri.、Di、Indonesia i per, per pekan itu datang minyak sampai 15 ton 15 juta ton atau 1,5 juta ton barrel ke Indonesia untuk kebutuhan minyak Indonesia beli dari Arab Saudi, Aramco. Minyak masih berbentuk mentah, belum diolah menjadi シアパカイは、ベンセン、ソーラー、ベンセン、ソーラー、アフトル。えっと、マスクドルのバロン、ドマイ、チュプー、ウントルデオラム、ミニアクシアパカイ。マレカ、ブルタニア、ヤングダリプタミナいト、ベントゥクニア、カラディアラムコ、サウディアラビア、 Mereka tidak mau serah terima di refinery di Indonesia Di penghilangan-penghilangan minyak Indonesia Mereka tidak mau serah terima di situ Serah terimanya harus di j e d a Atau di damam Artinya pertamina kita yang datang disana serah terima Mereka ngantarkan ke Indonesia n g g a k ada masalah Tapi serah terimanya disana Sehingga tidak ada den-den tadi Satu Kemudian mereka tak menanggung resiko ya, Karena sudah serah terima Sudah transaksi dan jual belinya sudah ein Pembayarannya nanti-nanti Bagi mereka n g g a k ada masalah ya, Sehingga resiko Sekarang berpindah ke siapa? Ke pembeli atau masih alamco? Pembeli, Pertamina Artinya terjadi Kapal Pertamina Tanker kapal Pertamina Maupun kapal a l a m k o hilang, mereka nggak tanggung jawab minyak itu lagi. k e n a minyak barang anda, saya hanya nganterin. Ya. ya, kalau anda ingin aman, tapi tentu jumlahnya besar, pedagang besar, anda minta datang, saya nggak mau tanggung resiko datang ke Bekanbaru setelah terima di sini, saya siap ngantar ke sana, tapi saya nggak mau resiko. Ya, siapa tahu. apa namanya, ombak di surat Sunda besar sehingga ngantri b i s a seminggu kan anda rugi. Ya, Tapi kalau sudah selah terima di sini, kerugian di tangan dia. Ya. Caranya yang tidak mesti dia juga kemari, dia tunjuk perwakilannya yang ada di sini untuk transaksi dengan anda. Selah terima dan transaksi dan sehingga bewain, bukan d e n b d n lagi. Berarti untuk Pengurangan harga pun artinya sama kalau barang yang diterima ternyata jelek kan mereka minta kurang lagi harga itu pun akad baru termasuk yang t e a k Memang itu baru berakad yang、oh, tadi kan belum ya ada akad. y a u belum akad.、Yang、ya akad tekan mengikat tadi kan belum ada akad dia nggak jadi beli sama sekali pun gak ada masalah bagi dia dia nggak berdosa anda nggak jadi jual kepada dia pun anda tidak berdosa ya udah kalau anda nggak mau semuanya saya cari yang penjual yang lain yang mau ngambil semuanya juga bisa. Jelas. Jelas. Yang soal itu saat masalah kurir tadi, seandainya yang membayar jasa kurir itu pemilik barang, bukan si pembeli, artinya pembeli hanya akadnya kot sama kurir talangan tadi, tapi jasanya yang punya barang apa bisa seperti itu saat itu untuk solusi gitu? Bisa. Ini bukan dua akad dalam satu transaksi.、Hmm. Ini dua akad, dua transaksi tidak ada masalah. ジャディー、ディガンサトウ、アカン、r t ャロー、ディガンサトウ、アカン、コッ、ダダマサラ。ジャディー、アティキタ、ジャンプニャバランヤン、バイアディアサク、シピンブリ、コッサマ、コリニャ、ジャディー、ビトビサキタ、ア b リスプレッティエスタディア。シピンブリ、コッ、ディガンコリニャ、ラルキタ、サギャンサク、バテンダプンブリ、アントアパンダ。ジュアル、カミ。l ン u プンジュアル。タディガン、カロプンブリガン、ジュアル。 Terus,、hmm. siapa yang mau bayar jasa kurir? Jasa kurir tadi? Kami aja gitu, Ustadz. Jadi, gratis. Harus, pembeli gratis.、Uh, harganya kita naikkan. Harga barang. Seandainya kalau barang sampai di rumahnya,、uh, Anda platform atau merchant. Saya penjual pemilik barang. Merchant.、Hmm. Lalu, kata Anda, Anda katakan ke kurir, bayar ke saya. barang saja,、ya. tapi sebetulnya sudah include dengan、uh, harganya, dengan jasanya. k o s t i r i m iya. Berarti、hmm. kamu pinjamkan o n g k o s k i r i m dan harga barang. Iya. Ikan n i sama juga.、Hmm. Senak juga itu dua. Coba apa pikir sama atau tidak? Sama apa tidak?、Hmm. Tapi yang berhutang kan yang membeli. Dia a k a d hutang sama kurir. Terus,、nah. e, jadi barang terima sampai rumah bapak. Anda j u a u r ya? Gratis, ongkos kirim. Atau berbayar ongkos kirim.、E, ongkos kirim kita gratiskan, tapi kita kan tentu perhitungan ekonominya ada gitu. Barang anda, kalau anda, ambil... anda katakan gratis. Tidak ada,、hmm. saya bilang gratis. Harga sudah sampai rumah. Sampai rumah. Konsumen, harga sekian, tapi kalau harga jemput ke toko beda lagi sekian.、Hmm. Janganlah kalau ingin cari solusi yang ini kan produk. Nah, solusi, cari solusi di sini, saya mungkin lagi lelah, tidak bisa berpikir jernih, sabar. Itu sebaiknya, apa namanya, konsultasi khusus, sehingga hasilnya lebih baik. Terima kasih.、Set. Khawatir saya jawab terlalu terburu-buru, nanti berubah lagi pendapat saya, n t u bingung lagi. Ini Ustad kok berubah-berubah. namanya manusia itu berubah-berubah. Ya. ya, maka kondisi tenang, aman itu konsultasi lebih baik. Dan produk Anda sebaiknya ditulis, usulannya begini A bagaimana, B bagaimana, sehingga jadi prosedur tetap. baik jelas masalahnya anda tahu solusinya seperti apa tadi yang anda coba usulkan tadi apakah sudah betul mengurai masalah atau tidak j e l a s y a taifadol ya taifadol dari ibu-ibu ada, ada Ustaz. silakan Bismillah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh どう m u、uh, kena？ Barangnya mukena, terus, eh,、uh, ana pengen mencoba, tapi belum gitu karena belum tahu hukumnya. Jadi, mau bertanya ke ustadz, apakah boleh jualan melalui TikTok Shop? Melalui TikTok Shop, apa itu?、Uh, platform juga,、uh, iya, jualan online juga, ustadz, tapi dia, platform e-commerce、e、juga, iya, e-commerce juga, ya.、E Kenapa anda pilih ini? Kalau dilihat gitu Ustad, cuma anda juga nggak tahu sistemnya gimana. Kalau anda lihat sepertinya penjualan di sana cukup bagus gitu. Sebentar, dia platform atau tempat iklan biasanya? Iklan juga, menjual Kalau juga. Kalau di YouTube kan ada iklan lewat apa namanya itu? For, uh, uh. Dia iklan juga ada. Biasa umpamanya, juga ada. kita lagi kajian. Itu kadang Anda klik ada muncul lu A B C D, gitu kan ya? Setelah tiga menit nanti kajian terputus, nanti muncul produk A B C, begitu kan ya? Iya <Gül> betul. i Ya i t u di YouTube kan ya? Tapi ya. Anda belanja ke YouTube kan bukan? Bukan bukan YouTube dia Ustadz. Sebentar, ini saya contohkan YouTube yang、oh. saya pahami yang TikTok tuh nanti dulu.、Ya. Ya Itu maka saya tanyakan, begitukah? Kalau t i d a k nanti Anda jelaskan, beda. Ya, kalau di Youtube n g g a k bisa belanja, dia hanya sebagai tempat pasang iklan. Oh iya, benar. Kalau, kalau di YouTube, TikTok, bisa belanja langsung? Bisa, bisa. Bisa belanja langsung. Ke TikToknya belanja? Iya, ke TikTok. Ini saya baru tahu. Bisa belanja ke dia langsung? Bisa, seperti belanja di Sope gitu, Ustaz. s Seperti belanja di platform yang lain, e-commerce ya, yang lain gitu ya, E-commerce yang lain cuman anak, waktu itu kan anak pernah dengar kajian ustad tentang、e, kita jualan di Shopee. Itu waktu itu, kalau apa, kesimpulannya tidak dibolehkan karena ada jarak antara penerimaan uang dari customer ke Shopee, dari Shopee memberikan krisi penjual. hingga terjadi den biden. ya jadi ada jarak misalnya sampai barang itu datang antara dua tiga hari、uh, itu baru diberikan ke penjual oleh pihak sopinya. nah kalau di tiktok. kenapa sedang... k a y itu hanya s o p i y a sebetulnya atau semua platform? nggak tahu saat <laughs> n g a k paham. janganlah、ya. sebut nama produk kalau semua pro platform semua e-commerce、e、semua seperti itu、ya? bilang aja platform e-commerce. Nanti marah-marah orang yang punya sopi. Oh iya. Ini marahnya saya bukan ibu. <laughs> Waktu itu anda cari info bagaimana mencari apa, mencari apakah hukumnya boleh atau tidak karena takut salah. Kembali、nanti. dia kepada bu a n dain tadi. Ma platformnya apapun sama kaedahnya i n dain tadi. Anda jualnya seperti apa? Kalau seperti yang tadi dain. なんでなんになんでなんでなんでなんで a ん i なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでんでなんでんでんでなんんでなん Jadi gini Ustadz, kalau di yang Anda bilang tadi yang Anda tanyakan itu, dia misalnya itu jualan seperti live gitu, jadi dia akan memperlihatkan barangnya langsung. Dan memang itu yang udah jual. Iya, emang itu yang dijual. Anda punya emang satu itu atau ada punya seratus? Kan nanti ada、eh, apa ya, ada kotak-kotaknya, jadi ada... Misalnya diterangkan satu-satu kalau ada yang bertanya ini yang mana barangnya diliatkin h mana yang barangnya dan itu live、ya? barangnya live barangnya gitu ya tunjuk yang A berarti anda tidak bisa kirim B ya kalau adanya A ya A kalau ada B ya B gitu tergantung permintaan anda cuma punya satu barang anda yang anda iklankan tadi cuma satu e nggak ada beberapa item misalnya gitu terus dia Dia pilih yang mana yang misalnya, anggap sepuluh. Ya, anda enggak, kasih nomor atau tidak itu? y a dikasih nomor. Misalnya satu sampai sepuluh. Terus ada permintaan di tujuh misalnya. Tujuh? Ya memang tujuh itu Anda kirim. y a barang tujuh itu ada. Tujuh memang、ha. ada live. Ya, live gitu. Ya tidak ada masalah ini ain namanya. Cuman pembayarannya itu Anda belum paham Ustadz. Tidak ada masalah pembayarannya dua tahun lagi pun boleh. Ini namanya ain. Bukan maksudnya. Tapi jelas dia bayar kapan. Ya, maksudnya kalau seandainya pembayarannya bukan ke Ana langsung, tapi melalui platform e-commerce tadi, dan itu baru ke Ana, itu boleh n gak g Ustaz? Enggak, kurang dengar, ulangi. Kalau pembayaran misalnya、uh, si A beli, dia barangnya udah cocok dengan nomor tujuh. Terus? Kemudian, kemudian waktu transfer duitnya, uangnya itu bukan ke Ana langsung, tapi ke platform e-commerce-nya. Anda platform. wakilkan ke platform untuk terima? y y a Karena si diterima d i dari... platform sama dengan anda terima berarti boleh Ustaz? kalau sama berarti boleh atau tidak? boleh Ibu boleh. karena dia dari, nanti dari platform baru ke kita boleh Ustaz? kan anda sudah wakilkan ke dia、oh, gitu. anda sama toko apakah anda yang n o n g k r o n g di toko 24 jam? tidak、oh. kan ya? ya ada ya, anak, ya. ada suami Ada karyawan kan begitu barang padahal kan milik anda boleh apa tidak itu? Kalau seandainya berjarak ustadz misalnya seperti kan diterima konsumen itu baru tiga hari misalnya pengiriman kita ke Jakarta atau Komedan ke kemana kan tiga hari nah duitnya itu baru terima ke kita setelah barang diterima konsumen itu gimana ustadz? Boleh. Boleh. Dan b e r a r t i kan duitnya dipegang dulu tuh masih e-commerce sampai barang itu sampai, boleh Ustad? Ya. Boleh Ustad? Boleh kata u s a d Oh, a l h a m d u l i h Pakai senyum aja jawabnya, Ibu cukup. <laughs> cukup bu ya? Ya cukup. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustad. Karena memang sekarang di TikTok maupun Instagram tuh u d a h bisa jual beli ya. i n s <laughs> y a a l l a h Baik, silakan yang dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. u Nah, pertanyaan di sini, Anda pernah beli jam di sebuah agen,、kan? agen sebuah produk, katanya dia agen resmi. Terus, contohnya harganya dua juta.、Uh, kalau kita, apa namanya, sekaligus... Iklankan barang dia tuh di sosmed kita, kita nanti dapat potongan harga gitu kan, taruhlah potongan harganya 10%. Oke、okay、gitu kan, kita iklankan, abis itu dia oke、okay、kan, kita bayar DP gitu, ke dia 5 0 0 ribu dulu gitu kan, tapi dengan harga yang sudah sesuai di diskon tadi 10% gitu. Tapi barangnya kan dia PO, s e a t barangnya PO. Ya, b r o r d e r kita barangnya itu lambat sampai jadi dipesan dulu dia sama, sama dia. Inden, bahannya tidak ada di tangan dia. Ya, masih di pabrik. Ya, pabriknya udah ada. Akhirnya, katanya dia a g e n resmi gitu.、Start. Terus, Terus?、Uh, seiring berjalannya waktu, kan menunggu barang. 私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち t 人たちの a たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た Ddp a di awal. Dp, iya. Sisanya anda lunasi apa tidak? Ya karena lima, akhirnya karena dia rubah kan diskonnya nggak nggak saya lanjutkan bilang. Tidak jadi anda beli sisanya? Ya nggak mau karena masih apa sih nggak nggak sesuai tuh dengan harga awal gitu. Terus pertanyaannya? Ya kayak gini diperbolehkan nggak sih? Ya boleh lah anda kan nggak jadi beli. <laughs> Kalau itu itu sebenarnya dia kan itu hilang ininya apa namanya DP kita gitu DP emang hilang Jadi, kalau sebagai penjualnya kayak gitu tuh boleh g a k sah boleh cuman yang dia tidak harga beda lagi itu tidak boleh kecuali anda setuju, setuju diulang akad lagi dengan harga yang baru itu y a nggak boleh Tadi Anda kan gak setuju kan ya? Ya, gak setuju. Ketika gak gak, gak, gak setuju, berarti tidak boleh.、Mm -hmm. Karena saya nyangka Cuman itu, serah terimanya di awal tanggal berapa, bulan berapa? Ada kesepakatan kah? Serah terima barangnya. Ya, dia tunggu barang datang ke dia dulu gitu kan. Itu tidak boleh juga, kena a、hmm. r ngorol. Anda beli barang sampai n yang nggak tahu, bisa jadi sebulan, dua bulan, enam bulan, enam tahun. Dia prediksinya, tahun. katanya tiga bulan awalnya. Bukan prediksi akan. Oh i t u Di akadnya, akadnya tiga bulan ada, tidak ada, dia harus serahkan ke Anda. Kalau tidak, anda, dia batalkan akadnya dengan Anda. Kembalikannya l a DP Anda. s i l a k a n Dari ibu-ibu masih ada Kalau n gak g ada dari Ihwan s i l a k a n Pak Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh、uh, Yang pengen saya tanyakan start, Perbedaan Iwalid、e、dengan tadi Imani s e n a p a Iwalid dengan Imani、e、tadi stand. Permasalahannya gini Tidak Kalau Emani itu yang, apakah Eman e m i itu seperti yang sudah ada card seperti t a p l e s flash atau breezy atau Emani itu, ya, itu yang sudah、e、ada cardnya saja? Kalau Emani, nerbitkan biasanya bank y a k a l a u yang e-wallet itu dia berbentuk digital seperti beli disebutkan produknya seperti GoPay, Dana, atau seperti ya, ini, itu. Itu、e、e-wallet, oh iya, berarti. Nah, mereka tidak nerbitkan uang,、oh, baik, s a h Jadi、uh, perbedaan e-wallet dengan、uh, Pembayaran Card itu Berarti dia ada berbentuk Card e-money itu saja. ya, ya dan Bukan berbentuk bedanya, digital E-money dengan Lalu apa bedanya dengan debit Debit kan juga bisa pakai belanja ya, Bedanya kalau debit Uang Anda tidak disitu Kalau i m o n e y uang Anda disitu Hilang-hilang uang Anda Ya Kalau、ya. debit card hilang Kartunya anda Uang Anda tidak hilang、ya. Kemudian karena, i, karena Debit Itu butuh validasi p a s t i k a n ini orangnya sama atau tidak Kalau ini siapa a j a n g g a k perlu validasi Iya Syukur Silakan Yang berikutnya s a l a m a i u m w r a l a k a t Assalamualaikum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh, wabarakatuh.、Uh, Begini u s t a d Ana ada Usaha uh, Kuliner uh, Kebetulan ada kerjasama-sama Layanan fasilitas transaksi online、uh, Di online nya Ada akad、uh, Mereka mengambil keuntungan 20 persen dari harga yang kita cantumkan. Jadi kita harus menaikkan harga 20 persen dari harga kita. Bagaimana kira-kira Ustad itu hukumnya? Karena dia minta 20 persen fee. Iya begitu. Uh, terus,、uh, nggak Anda menaikkan harga Anda begitu? Iya begitu Ustad. Iya. Ustaz.、Yeah. Tapi.、Uh, Customer sudah mengetahui Tentang transaksi online itu Ada kerjasama dengan online Mereka mengambil keuntungan 20% dari harga kita Tidak ada masalah Cuma barang anda jadi mahal Boleh Ustaz ya? Boleh, ya, barang mahal ya boleh lah Tapi kalau Mereka mencari k a n d a n a itu Ustaz Kadang、uh, misalnya Dia mengikuti、uh, Bank, buka Misalnya Kalau transaksi hari Jumat Sabtu Minggu itu diakumulasikan di hari Senin. Kurang jelas, kenapa?、Uh, ketika ada transaksi, transaksi itu kan ustad dia transfernya penjualan kita ke menggunakan layanan jasa bank. Jadi nantinya、uh, ketika ada transaksi kita hari Jumat Sabtu dan Minggu,、uh, karena bank tutup mereka akumulasikan di hari Senin. t i d a k masalah ustaz ya? Mereka membayarkan kanda di hari Senin. スタジオスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスはジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスるジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジオがスタジスタジオ Uh, b e g i n ustadz,、uh, anak kebetulan k u a rulah mempunyai anak yang spesial yang ABK.、Apa? ABK, anak ana berkebutuhan khusus.、Ah. Jadi,、uh, anak terus harus kontrol tiap sekali dua minggu ke rumah sakit.、Uh, kebetulan, biaya yang dikeluarkan itu adalah lumayan, lumayan bagi anak ustadz. Terus, anak juga bekerja di salah satu lembaga pendidikan. Terus, jadi kami harus dipaksa ikut BPJS kesehatan.、Uh, BPJS kesehatan. Boleh.、Uh, ketika layan itu saya pakai fasilitas itu untuk anak-anak, gimana kira-kira ustadz? Boleh, nggak masalah ustadz ya. Tidak masalah. Baik ustadz, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dari akwat h masih ada? Ada dari akwat? h Kalau nggak ada dari ikhwan lanjut, silahkan pak.、Oke. tema ada, boleh bebas ya, jadi sekarang. Aku a r u s t a d t ada u s t a d t Sebentar, ini bapak sudah terlanjur, apa?、Uh, oh, bertanya, silahkan pak. Oke,、uh, assalamualaikum, ustaz. Assalamualaikum、so, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada usaha, uh, jasa. Uh, アジアシステムマネジメントインフントリーアジアシステムマネジメントイン s ントリーアジ a マネジメントインフントリーバランスインフントリーバ s ン s イン m ントリー n t o r インフントリーバランスインフントリーバランス a n フントリーバランスインフントリーバランスインフントリーバランスインフントリ e バランスインフントリーバランスインフントリーバランスインフントリーバランスインフントリーバラン mendapatkan pelanggan pelanggannya ini berlangganan selama tiga bulan itu dapat diskon sepuluh persen misalnya ya diskon siapa pelanggan、uh, misal tiga bulan itu harga normalnya misalnya satu juta tapi dapat diskon sepuluh persen gitu oke itu berarti udah melakukan akad ya ustad、uh, kalau kamu berlangganan tiga bulan nanti saya kasih diskon sepuluh persen gitu Oke, nah setelah tiga bulan habis ini,、uh, si pelanggan itu bisa melakukan、uh, subscription kembali secara langsung di sistemnya, gitu, u s t a d Tapi dengan harganya normal. Nah itu termasuk akad apa enggak, u s t a d Di bulan selanjutnya. Iya. Dengan harga normal. Iya, dengan harga normal. Akad baru kan ya?、Uh, iya, tapi dia langsung dari sistemnya, u s t a d enggak ketemu sama salesnya lagi, gitu. terus pertanyaannya, nah itu termasuk akad apa enggak terus, termasuk akad yang mana, yang bulan kedua itu akad apa tidak? iya yang ketika ketika kan pertama langganannya tiga bulan terus habis dia mau berlangganan lagi, nah ketika berlangganan lagi itu langsung dari sistemnya gitu, otomatis enggak, ya?、Ha? otomatis, iya otomatis gitu, nggak nggak ketemu salesnya gitu, pertanyaannya, nah itu apakah termasuk akadnya gitu, iya akad itu. Berarti nggak perlu akad ke sales lagi bahwa untuk langganan berikutnya saya beli tiga bulan harganya normal gitu. Nggak perlu. Nggak berarti udah boleh langsung dari sistem berarti, boleh. Boleh beri pakai dengan sistem. Nggak boleh, tapi ini sistem nggak bisa jual kalau nggak ada orangnya. Berarti akadnya dengan orangnya Boleh ada masalah Boleh, boleh jangan pusing <laughs> Oke makasih Ustaz Alhamdulillah a i k a h boleh Silahkan Ibu Bismillah Iya、uh, Izin bertanya Ustaz d Bagaimana hukumnya Apabila kita menerbit, menerbitkan buku Pada sebuah pernabit Yang ketika promosi... Apabila, bagaimana hukumnya? Apabila kita menerbitkan buku pada sebuah penerbit... Kita yang, menerbitkan buku pada sebuah penerbit terus... Yang ketika promosi masih beberapa kali menggunakan musik. Atau ada foto akhwatnya, Ustaz. Ada? Foto akhwat. Foto、so, akhwatnya, foto、ya. si penulis.、E, bukan. Jadi yang... E, foto si promosi tersebut Dari akun promosi itu Ustaz Akun penerbit bukunya Bukan Dari si penulis buku Penerbit itu di akunnya Dia ada iklan macam-macam gitu Iya、e, kita minta t o n Waktu Anda menerbitkan buku Anda Pakai iklan dan Itu juga atau Anda minta khusus Dan apabila Anda menerbitkan buku disana Anda ingin meminta penerbit Untuk tidak promosi dengan musik Atau foto akhwat Terus dia mau? Dia mau a p a tidak? Belum masih Masih dipertanyakan Ustaz d di Ya tanya kalau dulu nanti Tanya lagi kemarin Kalau <laughs> dia mau Alhamdulillah Kalau dia tidak mau Anda cetak sendiri jual sendiri Enak kok, gampang, kok? c e t a k sendiri, jual sendiri, Anda dapatnya penuh lebih besar daripada penerbit. Penerbit Anda cuma dapat mungkin, kalau penulis baru paling 5 persen dari harga jual. Kalau penerbit sudah besar, sudah punya nama, bisa mungkin nego 10-15 persen. Tapi kalau Anda cetak sendiri, jual sendiri dapat 100 persen. Anda mau dapat 5-100. Alhamdulillah. Silahkan yang lain. Ya, silahkan. Dari Ikhwan. Yang masih ingin bertanya langsung. Akhwat ada mau bertanya satu Ustaz. Akhwat masih ada, silahkan ya. Ya, bentar ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang Afiliasi Sebuah e-commerce Sebuah? E-commerce kayak... Afiliasi Afiliasi Kayak Shopee Afiliasi maksudnya apa Ibu?、Uh, afiliasi itu seperti Kayak marketer atau Perantara gitu Ustaz Seperti Dan... apa Bentuk mekanisme kerjanya Seperti apa? Nanti kita me Meng-share e link Produk yang ada di e-commerce Tersebut ke Di sosial media yang kita punya Seperti、Terus. IG Facebook atau Di WA gitu、Terus. Nanti kalau ada Customer yang mengklik link Yang kita cantumkan Di media sosial kita Lalu mereka be Belanja me menggunakan Link tersebut, kita otomatis otomatis mendapat komisi dari pihak e-commerce-nya. Itu gimana Ustadz? Barangnya halal? Halal. Boleh, ada masalah. Cukup Bu. Oke, silakan. Masih ada dari Bapak-Bapak, silakan. Jazakilahairan Ustadz. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. assalamualaikum. ルバランスデュアルバンスデュアルバランスデュバランバランスデルバランランススデュアルランススデュアルバランスバンスバランスランススデュアデュアルバランススアルバアルバルバランスデュスバランススバランアルババア Allah Selamah hukum asal jual beli boleh Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi, ya kecuali yang tidak boleh yang mendukung transaksi ribawi nya, ya berangkas dan servisnya ada hubungan dengan transaksi ribawi, tidak ada masalah, jelas? Ya jelas. Makasih. nanti mungkin tanya lagi apa jualnya catering ke bank ribawi tidak ada masalah anda jual makanan kan bukan bikin riba di situ.、Ayo. silakan h dari ibu masih ada, ada kita ada. masih punya kesempatan sekitar s e p u l u menit ya. assalamualaikum Ustad. salamualaikum. a a m、uh, Ustad z saya dosen、uh, apa? jadi. Saya pekerjaannya dosen.、Ah, Masya Allah, Ibu. Kemudian dari kampus itu diharuskan untuk S3 Ustadz. Dari kampus mengharuskan dosen S3. Iya, tapi nggak ada、uh, beasiswa penuhnya dari kampus. Tapi tidak ada. Beasiswa penuh. Be beasiswa untuk S3 dari kampus. Iya, Ustadz. Terus,、uh, kemudian saya mau coba ikut beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Tapi dananya dari RPDP Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? じゃあ、RPDP は、RIBA は、あなたは、あなたは、あ u たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ a たは、あなたは、あなたは、あ i たは、あなたは、a なたは、a なたは、あなたは、あなた n あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな n は、a なたは、a な p u あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな i は、あなたは、あなたは、あなた d a なたは、あ a たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた Dan Anda diharuskan Untuk harus S3 tadi ya, Berarti、Ustaz. kondisi Anda adalah Ada hajiat, y i d a k darurat sih, tidak, tidak darurat Tidak terlalu kebutuhan primer Tapi sekunder Dan kebutuhan hajiat Untuk orang fakir miskin tadi Boleh ditutup a dengan Dana riba tadi Wallahu'ala Jadi boleh Ustaz? d Boleh Insya a l a h シがクランスタッフはああ。 Laundry, usaha laundry, laundry Terus? salah satu sistem pembayaran di laundry a n a yaitu ada sistem deposit. Yang mana bagi yang pengen deposit, contohnya bagi yang deposit 2 0 0 ribu gratis laundry 5 kg, misalnya, ustadz.、Apa? Bagi yang deposit 2 0 0 ribu gratis laundry 5 kg, misalnya, ustadz. Gratis magnum, iya. Laundrynya digratiskan lima kilo, Ustadz. Lima kilo gratis. Kalau、ya. setiap hari dia empat kilo, empat kilo, empat kilo gratis terus. t i d a k maksudnya kalau dia deposit dua ratus ribu, Ustadz, maksudnya bayar di awal dua ratus ribu, gitu. Dia misalnya pelanggan. Kalau yang tidak deposit harga normal. Kalau tidak deposit dia tidak memiliki, tidak dapat gratis laundry. y a normal berarti ya, kan? y a tidak normal. Tidak ada. Gratis 5 kilo,、iya. kalau 6 kilo baru bayar Kalau 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo Gratis gitu Tidak, tetap tidak gratis, kau cari bagi yang deposit Bagi yang deposit、iya. Apakah boleh sistem pembayaran seperti itu Ustaz? Ini tidak ada bedanya dengan ribai b u Masuk r i b a ya Ustaz? Iya Anda taruh uang di bank Bagi yang taruh uang di bank dan a tabungan Bank memberikan bunga Yang gak naruh uang pada dia n gak g diberikan bunga Anda taruh uang Di deposit uang Di e-wallet Yang tidak deposit tidak diberikannya d i s k o n t i d a k diberikannya reward Tidak diberikannya gratis ongkir Jelas Ibu? Jelas pak. Nanti ada lagi yang baru、hmm. Laundry riba Syawab. <laughs> Luar biasa deh. Cara solusinya biar halal Anda katakan Tidak ada deposit Yang ada adalah Pembelian di awal Pembelian di awal Minimal 100 ribu Dapat jasa Sama dengan 100 kilo Umpamanya Mau dipakai berapapun Kalau normal 100 ribu itu Untuk 90 kilo Berarti dia untung 10% Jelas、ya. Tapi berarti tidak ada deposit Tidak ada uang yang ada adalah Dia beli jasa di depan Beli jasa di depan Tentu lebih murah daripada Pada saatnya Paham Ibu? Paham Ustaz d Kalau ini akad salam bukan deposit Karena kalau deposit akadnya kort Berarti sama Anda beli Pulsa umpamanya Beli pulsa handphone Umpamanya 100 ribu a a Dengan 300 ribu berbeda 300, 300 ribu dapat 100 ribu pulsa 300 ribu dapat pulsanya n a Mumpamanya 350 ribu Tidak ada masalah Karena itu bukan uang Itu adalah jasa Kalau deposit itu uang Hak anda adalah uang Karena anda deposit Maka kort Ini a k a r n y a kort yang ada pertambahan Namanya riba Jelas ibu yang halalnya Jelas なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな r でなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで Dengan pada hari keberangkatan belinya bayarnya, mana lebih murah? Oke, sekarang berangkatnya mungkin 6 bulan lagi. Ya, lebih murah. Kenapa? Karena selama 6 bulan uang Anda itu diputar oleh pihak penjual tadi. Memang dia kasihan d a diskon 30 persen. Keuntungan dia dari mutar uang Anda tadi mungkin bisa 2.000 persen. Jelas. Jelas. Anda jual dengan seperti tadi ya, terkumpul dana umpamanya sebanyak 100 juta 100 juta Anda beli beras, jual beras itu keuntungannya sebulan sudah 200 juta umpamanya ngapain laundry lagi paham? dengan itu Anda berikan potongan umpamanya ke mereka ya, yang beli cash 100 ribu, saya berikan jasa 100 kilo Beli Jasa di lahir di awal nah, Kalau pada waktunya Per kilo bukan 100 ribu Bukan seribu Tapi 1200 umamanya Sehingga orang Beli punya anda Dan anda dapat halal uangnya Anda boleh putar Dan anda akan untung terus Makanya seperti u m a m a n y a token listrik, itu mereka untung. Mereka dapat uang di awal. Sehingga uang bisa mereka putar ya bisnis, sehingga mereka lebih menguntungkan, diuntungkan. Jelas? Jelas Ustaz. Saya tanya satu lagi Ustaz. Set, ini d e r j a n 1 d e a j a n 12. 私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うか私う アハンドゥーラ、キタスド e ミナセイカンタブリアクバー、ブサマウスタッエワニタンジーダイシャオラ、マシアダンンテマラム、バダマグリプディ、